Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa wa manu ala ba'd Di sesi daurah kali ini kita akan memperkenalkan tata cara Dan menyampaikan informasi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi antum semua Terkait dengan praktek memandikan jenazah Kemudian mengkafani, mensolatkan hingga menguburkan Maka pada bagian pertama proses pemandian ada peralatan yang harus kita siapkan. Adapun yang pertama peralatan yang digunakan untuk petugas yang mandi, yang pertama sarung tangan ya itu harus disiapkan dan digunakan. Kemudian masker ya untuk menutup hidung dan uh, mulut. Kemudian yang digunakan juga cemek helmnya kafe baik. Baik. Baik. Baik. baik untuk mencegah pakaian kena. celana dari tercipratkan air dan kena. mungkin kotoran pada, yang, yang ada pada, pada. pada. jenazah Keselah. Keselah. Keselah. ya maka minimal itu Selain kembali Penelah. Penelah. sarung tangan, tangan. ya untuk petugasnya kemudian masker kemudian celemek kalau perlu dengan sepatu boot silakan sepatu boot ya untuk menjaga Bersihan juga, itu juga, juga diperbolehkan Kemudian peralatan, peralatan yang kedua Yang digunakan untuk memandikan. memandikan Yang pertama Mulai dari, dari, dari e, Daun bidara, bidara, maka daun bidara ini Ada, ada, ada beberapa, beberapa bentuk. bentuk, yang pertama dalam bentuk bubuk dalam Itu ternyata bubuk, sudah ada bubuk, bubuk, bubuk, Ya, e, cuman ya, Kederoh tidak bubuk, sempat dibeli Dalam, dibeli, bentuk, dalam bentuk bubuk atau serbuk daun bidara Atau yang kedua dalam bentuk Minyak yang sudah di itu pun, pun ada, ada, biasa ada di toko-toko herbal. herbal. Kalau, Kalau tidak didapat juga, maka langsung daunnya. Daun bidara. Kemudian kapur barus atau kamper yang sudah dihaluskan. Yang sudah dihaluskan. Kemudian berikutnya, eh, antiseptik, cairan antiseptik atau sabun semisalnya. Ya. Kemudian tentunya ember. Berarti ada tiga ember. Yang pertama untuk campuran air dengan daun bidara. Kemudian yang kedua untuk campuran kapur barus dengan air. Dan yang ketiga untuk air dan campuran sabun atau antiseptiknya. Kayung. Kemudian satir itu untuk menutup aurat. Jadi selama pemandian dan proses pemandian, kita menutup auratnya. Tidak ditampakkan. Dan tidak dilihat juga baik oleh yang hadir dan juga petugas yang memandikan. Jadi tetap dalam keadaan tertutup. Ya. Adapun untuk laki-laki mulai dari pusat sampai kedua lutut. Adapun wanita, ya, mulai dari leher mungkin sampai kaki. Dan itu tertutup. Maka pemandian dibalik saat tertib balik penutup uratnya. Kemudian kapas ini digunakan. Kalau sekiranya mayit mengalami pendarahan Ya, biasanya itu kita gunakan untuk menghentikan pendarahannya. Dan juga digunakan dalam proses pemandian Jadi setelah diwudhukan, kemudian mulut atau hidungnya disumpal terlebih dahulu supaya air tidak masuk ke dalamnya. Ya, supaya air tidak masuk ke dalamnya. Kemudian handuk yang besar untuk mengeringkan, kemudian ada juga khirqah atau waslap. Ya. Khirqah atau waslap ini untuk membantu membasuh tentunya akan lebih bersih dan lebih menghilangkan kotoran dan juga ada eh, tisu tisu yang krol yang gulung jadi setelah nanti antum menggunakan sarung tangan kemudian antum ya di tangan kiri untuk membersihkan untuk istinja ya untuk menghilangkan kotoran yang ada di kubul dan dubur si jenazah. Ini secara ringkas fakta yang digunakan pada proses pemandian. Adapun pengafanan nanti pada pada babnya. Demikian Ustaz. Silakan ada yang bertanya. Parfum itu nanti untuk di kain kafan. Ya, ini perawatan yang digunakan untuk kain kafannya. Dan juga uh, serbuk daun cendana. Dan kemudian juga kapur barus yang dihaluskan, yang dicampur, dan nanti ditaburi ke seluruh bagian kain kafan. Baik yang lain. Pertama sampai dengan uh, yang ketiga. Uh, silakan yang mau jadi ini praktisi mayatnya. Tidak pakai air kok, Pak. Dijamin tidak basah. Ini air maknawi, Pak. Saib. Anggap ini anggap jenazah, jenazah, jenazah yang, yang sudah siap kita mandikan. Kan. Tentunya ketika Tentunya kita, ya ketika jenazah sudah hadir di sini terkadang masih dalam pakaian dalam dalam yang, lengkap, yang lengkap. Begitu kan. Mungkin pulang dari rumah sakit, rumah sakit atau memang keter Allah dalam perjalanan meninggal, maka satu peralatan yang perlu kita perlu gunakan juga adalah gunting. Gunting maka kalau memang sulit bagi kita untuk membuka pakaian, maka tidak mengapa untuk digunting. Jadi ini mohon maaf ini kepanjangan ya, seharusnya sampai lutut saja begitu. Baik, kita mulai. Adapun bagian pertama yaitu melepaskan pakaian, maka digunting dari arah bahu atau dari, kalau jelangan panjang, dari bagian lubang lengan digunting ke atas sampai bahu. Kemudian dari bahu gunting ke bawah sampai uh, pinggang. Maka ditarik secara perlahan-lahan. Demikian juga yang sisi kiri dan kanannya. Lalu kemudian, demikian juga celana. Sulit bagi kita untuk mengeluarkan atau melepaskan celana secara langsung, maka digunting. Tidak apa-apa. Baik, setelah selesai dan jenazah sudah telanjang bulat tidak mengenakan apa-apa maka yang pertama kita lakukan adalah membasihkan dulu ee eh, kotorannya ya ini kita dudukan biasanya setengah duduk mayit setengah duduk ayo apakah ini ditekan perlahan-perlahan tidak usah kencang-kencang ya sambil di Urut-urut ke bawah. Setelah itu, itu, itu maka, maka uh, sedikit diperganggangkan. Di, di, kan, nah, yang, yang tadi jika menggunakan jika, kain, kain, kain atau pakai jemal. Ya. Ini dibataskan. Maka handuk atau tisu roll, ya antem let liat di tangan kiri. let di tangan kiri, lalu kemudian dikasihkan kubul dan lumpurnya. Untuk pembersihan ini bisa juga dengan menggunakan serang atau dengan menggunakan gayung. Dibersihkan tentunya tetap tanpa melihat, memperlihatkan dan melihat auratnya. Bagian kubur dan tubuh selesai, ya, baru kemudian kita bersihkan kembali kedua tangan lalu kemudian memudukkan. Terkadang kita dapati posisi kedua tangan sudah sedekap, Terkadang juga masih uh, lurus berada di sisi kiri dan kanan tubuh ya. Maka mulai diwuduhkan bagian mulutnya Kemudian hidung, lalu kemudian muka ya. Kemudian kedua tangan tiga kali sampai siku Sebagaimana kita berwuduh Kanan dan kiri, lalu kemudian kedua kaki Evan, kepala ya dengan Keringa, baru kedua kaki Kiri dan kanan Dan juga diselang-selingi Jari jemari kaki dan tangannya Sebagaimana kita juga beruduk Selesai tahap, uduk, maka mulai Memandikan, sebagaimana Sebutkan Abu Yahya kemarin Bagian yang kanannya terlebih dahulu Maka, ya bagian wajah, wajah lalu kemudian bagian kanan yang depan terus sampai ke ujung kaki dan juga setiap lipatan-lipatan baik ketiak kemudian kedua kemudian siku kanan pinggang dan kemudian selangkangan demikian juga lipatan ee eh, Kaki, lutut, belakangnya itu dibersihkan. Tapi bagian depannya terlebih dahulu. Ini masih di bagian depan terlebih dahulu. Dan saya ingatkan untuk mandi pertama ini campuran air dengan daun bidara. Air dengan daun bidara. Selesai tahap yang depan, kemudian yang belakang. Maka ada ikhwa yang ada di sini yang bantu memiringkan mayid. Seperti yang kanan dulu. Iya. Ya, iya, untuk ya, menyiram memang dibutuhkan, dibutuhkan lagi ikwah 2. Iya. Hasan. Sahih. Maka dibersihkan mulai dari bagian Buk, punggung, eh kemudian punggung, terus pinggang, panggung, panggung, pantat panggung, panggung, dan betis sampai kedua sampai kaki kanan sampai bawah, tumit ya. Selesai, dikembalikan, kemudian, maka ini baru setengah pemandian. Pemandian berikutnya di sebelah kiri. Mulai dari bagian atas, telinga, kemudian bahu, perut. ya, Dan bisa juga untuk bagian kubul dan dubur menggunakan waslat. Atau menggunakan handuk kecil. ya, Menggunakan handuk kecil. Sebagai alat bantu basuh dan ini lebih membersihkan sampai ke ujung kemudian dibalik kembali dimiringkan jenazah Ya yeah. Mulai dari tengkuk kemudian bahu, pinggang, pantat kemudian kaki yang kiri sampai kedua sampai ujung-ujung kakinya. Selesai ini tahap pemandian yang pertama. Baru Campuran air dengan daun bidara. Kemudian yang kedua, campuran air dengan sabun atau antiseptik. Atau apapun yang semisanya. Dan ini berfungsi juga untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan juga uh, tentu lebih membersihkan. Sama tahap pertama, yang bagian yang kanan dulu. Seperti yang tadi, sebagaimana pemandian yang campuran air daun bidara. Mulai dari bagian depan, terus sampai ujung kaki kanan. Kemudian dimiringkan bagian belakangnya. Selesai, kemudian di sebelah kiri bagian depan, perut, pinggang, kemudian ujung kaki bagian depan. Dimiringkan kembali untuk membersihkan bagian belakangnya, mulai dari uh, yang ini. Sudah. Masuk aja. Kanan nah, kiri, mulai dari tengkuknya, pinggang, pantat, kemudian betis sampai ujung-ujung kakinya. Selesai, maka ini pemandian yang kedua. Ya, jadi kita tinggal basuh baik bagian kubul dan duburnya juga, ya tetap dialiri air. Terkadang ketika kita menggunakan ini, ya ada air yang tidak tersentuh ke bagian kubul dan dubur maka bisa dimasukkan, jadi dibuka, kemudian, ya dimasukkan air untuk mengaliri kubul dan duburnya. Kemudian ini selesai pemandian yang kedua, masuk ke pemandian yang ketiga dengan campuran. Apa namanya? apa namanya kapur barus yang, yang sudah dengan dihaluskan dengan air. Air, air sebagai bilasan yang terakhir air. kalau, kalau tidak mencukupi bicara, ya yeah, yeah. So kalau tidak sudah mencukupi bicara, maka dengan campuran kapur, kapur barus tetap sama, sama ya, ya dibersihkan wajahnya wajah. kemudian rambutnya, rambutnya lalu kemudian ya lipatan-lipatan leher kemudian telinga juga bagian daun telinga baik yang luar maupun yang dalam terus ke perut kemudian paha dan sampai kaki kanan bagian bawah ujungnya demikian juga nanti dimiringkan sama dialiri air bagian belakangnya ya sebelah kanan terlebih dahulu kemudian baru yang kiri depan dan belakang. Selesai, maka sudah selesai memandian dengan tiga kali basuhan. Dan sekiranya mencukupi maka cukup. Tinggal kita keringkan dengan handuk. Ada yang lain? Yang lebih lebar. Ah, ini. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Dibasihkan dan ketika nanti apa namanya? Menarik sater ini alat penetap aurat tetap dalam keadaan tertutup auratnya maka ditarik perlahan perlahan ya, baru kemudian dibasihkan dan dikeringkan adapun menggunting kuku kemudian mencukur uh, bulu ketiak itu minbab yang disukai saja sebagaimana penjelasannya kemarin bukan satu hal yang diwajibkan maka silakan bagi antum yang mungkin ingin memper bagus dan, memperbaik, dan memperbaiki-memperbaikinya. Memperbaik, memperbaik. memperbaik, memperbaik. memperbaik, memperbaik, memperbaik. memperbaik, jenazah bisa disisir, bisa digunting kukunya kalau sekiranya terlihat panjang jam, jam, dan juga, dan jam, juga jam, bisa, bisa dicukur bulu-etiaknya. Bulu, yang dicabut pasien sakit Selesai, ada pertanyaan? Ya, Pesan-pesan selesa, tambahan silakan. Untuk apa namanya? Yang perempuan atau khusus jenazah perempuan? badan yang ditutup ketika memandikan itu dari mana ke mana tolong dijelaskan ya eh kemudian juga e, mengkepangnya pay ya untuk wanita dari leher ya bagiannya dan sampai kedua mata kaki ya oleh sebab itu dibutuhkan mungkin lebih dari tiga petugas karena sebagiannya memegang apa namanya uh, satir ini di antara kekeliruan yang pernah saya uh, Atau pernah ditanyakan kan, kan. Jadi mereka menutup memang jenazahnya, tapi memandikan dari, balik, dari dari bagian atas satirnya Dari bagian atas satirnya Tapi tidak di bagian bawahnya Nah, Yang benar adalah Ini tetap tertutup Maka ada ikhwan, ada akhwat juga yang memegang Akhwat yang memegang satir Lalu kemudian satu orang mengaliri dari bawah Ya, mengaliri dari bawah satir ini Terus sampai Sebagaimana proses pemandian yang tadi Dengan tiga kali basuhan Sebelah kanan terbeda puluh bagian depan Kemudian bagian belakang Dengan campuran daun bidara Kemudian bagian kiri depan dan belakang Bagian yang kedua dengan campuran Sabun atau antiseptik ya Sama kanan dan kiri depan dan belakang Baru yang ketiga dengan campuran daun, uh, Kapur barus Uh, kemudian uh, tadi, tadi disebutkan tadi, tadi, tiga kali, kada, tadi, kalau tadi, rambutnya panjang 2, ya, maka iya, bisa dikepang iya, dengan tiga kepangan, dua dari tanduk kemudian randuk satu di ubun-ubun, di, dikepang kemudian ditarik ke, ke, ke belakang, dikepang kemudian ditarik ke belakang, iya di apa namanya di sini maksudnya sini demikian. Jadi prosesnya sama saja hanya sebatas tadi dari sisi panjangnya satir atau penutup aurat, aurat dan kemudian terlebih rambutnya terlebih yang dikepang menjadi tiga bagian. Adapun selebihnya sama bagian, tidak, bagian, tidak bagian, bagian. Bagian. ada bedanya. Ada tambahan ada? ada? ada? Silakan Ustaz. Ikho yang lain ada sudah paham silakan tuh. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Uh, Ustad, apakah setelah diwudukan uh, perlu dibersihkan dulu rambut dengan sampo atau mana sebelum tiga kali dilakukan iya. itu? Terima kasih. Bener, marakalohi bajeza khair pertanyaannya ya. Setelah diwudukan maka proses pemandiannya bisa dilakukan seperti itu, artinya disampo, ya. Jadi bagian atas kepala dan rambutnya bisa dibasuh dengan campuran sampo atau yang semisalnya untuk membersihkan bagian kepalanya benar pak itu pun biasa kita lakukan ya dengan sampo tadi terlewatkan sampai bersih dan tidak ada bekas busa busanya lalu kemudian mulai dari memandikan bagian-bagian bawahnya demikian pak ya. assalamualaikum salam salam salam salam salam sini. salam pada waktu dibudukan tadi untuk apa mulut bagaimana caranya untuk mulut tidak di apa namanya tidak seperti kita ya artinya tidak terlalu berlebihan belebih juga cukup memasukkan air saja lalu kemudian kalau memang mudah untuk membuka mulut terkadang ada yang kaku Pak ya kita tapi ada sebagian yang sudah kaku sulit untuk kita buka maka hanya sebatas percikan air saja kita masukkan dan kalau memang bisa dibuka sedikit juga mungkin di gosok-gosokkan bagian giginya, bagian giginya, ya dengan jari jemari kita. Tapi tidak terlalu dimasukkan hanya bagian luar-luarnya saja, ya. Jadi air nggak dimasukkan ke mulut ya? Ya kita kita aliri saja nggak apa-apa, kita aliri saja, tapi tidak terlalu banyak. Kita aliri tidak terlalu banyak atau sebatas bersihkan air saja cukup, begitu. Yang pasti mulut kedua mulutnya, bagian dalam dari sisi gusinya juga, bagian dalam bibirnya bisa dibersihkan demikian. Teri. Adapun pemandian yang pertama dengan campuran daun bidara. Cara mencampur daun bidara, kalau dia serbuk maka antum lihat apa namanya besarnya tubuh mayit jadi banyak dan sedikitnya serbuk daun bidara disesuaikan dengan tubuh si mayit. Makin besar maka makin banyak serbuknya, ya. Atau daun bidaranya. Nah daun bidara yang bentuk daun ini harus kita haluskan terlebih dahulu. Apaan tadi tidak dijelaskan. Jadi dihaluskan terlebih dahulu, baik ditumbuk atau dengan tangan. Ini kalau daun Tapi kalau serbuk cukup karena dia sudah dalam bentuk serbuk. Satu plastik yang besar atau perapatan itu, antum masukkan semuanya, campur sedikit dulu dengan air, mungkin apa namanya, di, uh, sepertiganya. Lalu kemudian diaduk sampai muncul busa, ya, sampai ada ruwahnya atau busanya. Baru kemudian campur lagi air sampai penuh. Ya. Nah, ini ya. untuk campuran yang, ini pertama, yang pertama, daun bidaranya. Ya, itu fungsinya ya di antaranya untuk mengharumkan juga untuk melemaskan. Ternyata dia ya, juga dia bisa melemaskan yang kaku-kaku. Jadi, di antara ya, fungsi ya, daun bidara. Ya. Sehingga Dating kalau dia, dia agak sedikit lemas, itu akan akan akan mudah memandikannya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah campuran ini antiseptik atau sabun yang cair atau tidak. Baik antum langsung campurkan ke ember tidak masalah atau ketika antum basuh secara langsung di tubuh diberikan sabun. Jadi ketika dalam pemandian pertama pun akan kita dapatkan tubuh si mayit sudah harum. Ketika di awal kali pemandian dengan ekstrak atau dengan serbuk daun bidara pun kita dapati langsung tubuh si mayit itu ya akan memunculkan aroma yang harum. Jadi kita Jadi juga kita tidak, tidak tidak ada kesulitan untuk memandikan, memandikan. Ya. ya. Apalagi setelah pemandian yang kedua ya. dengan tambahan antiseptik ya. atau sabun ya. itu maka aroma Kisah. yang kita dapatkan dari ya, si maid itu tentu ya. lebih, lebih lebih baik. baik. Baru, Baru yang ketiga dengan campuran serbuk rupuk, ee, kapur barus itu pun disesuaikan rupuk, dengan besar dan kecilnya tubuh si maid, ya. Jadi antum apa namanya serbuk? Kapur baru itu bisa setengah gayung ataupun lebih ya, kalau memang tubuh simetnya besar. Dan juga campuran, diusahakan gaya, uh, kalau pakai ember, lebih besar embernya. Diusahakan lebih besar embernya daripada ember yang ini. Jadi campurkan sampai penuh, baru kemudian dibasuh seluruhnya. Dan mendapat bagian kapur baru semuanya ya, baik yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, bagian anggota tubuh depan dan belakang. Demikian, Pak. Pak, eh, ada, apakah ada kiat, misalnya kami mendapati keluarga yang meninggal, Sakaratul Maut sampai meninggal, kemudian di dekat rumah kami, jadi dari rumah sakit ke rumah. Nah, apakah ada kiat supaya mayat tidak kaku? Karena saya mengalami dua kali, pernah yang kaku, pernah yang masih lemas terus. Itu kenapa ada kiat-kiatnya nggak Pak Ustadz? Maut minimal tidak kaku. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kaku memang kita dapatkan sebagian jenazah karena sudah terlampau lama di rumah sakit. Ya ada kasus sudah uh, dia sudah tidak memang bisa bergerak hanya berpatas infus yang masuk sudah sebulan maka tentu itu akan menambah uh, apa namanya uh, jenazah menjadi kaku. Kalau wafat lalu kemudian ada dua pilihan kadang rumah sakit memberikan pilihan diantarkan ke rumah dalam keadaan sudah dimandikan dan sudah dikafani. Atau biasanya mereka menyerahkan kepada keluarga. Maka ketika sudah sampai di rumah, maka itulah fungsinya diantara antara mengapa campuran daun bidara di apa namanya di yang pertama ya, menjadi bilasan yang pertama. Karena itu juga berfungsi untuk melemaskan, Pak. Jadi sambil dibasuh juga sedikit di urut-urut, tapi tidak terlalu Kencang ya, ya Untuk melemaskan, melemaskan Untuk sedikit melemaskan, melemaskan jenazah. jenazah Tapi kalau sudah lemas maka Alhamdulillah biasanya, biasanya kita dapatkan sebagian yang memang, yang memang Bukan tidak dari rumah sakit, sakit atau, atau ketika meninggal, meninggal ya, langsung, langsung, langsung ada aja, pengurusan jenazah, jenazah ya. ya karena, karena sudah paham sunnah itu lebih ya, memudahkan ya, lagi Yang sulit adalah, adalah kalau, kalau sekiranya Mereka minta ditunda sampai besok Maka saya kemarin bertanya Kalau sekiranya diurusi atau dikuburnya besok atau setelah buyahya, maka pemandian, pengkafanan asal dilakukan ketika malamnya, ya, ketika malamnya, sehingga besok yang tersisa tinggal mensolatkan dan menguburkan bisa langsung disegerakan. Jadi jangan ditunda sampai besok. Terkadang aroma harum dari si simait itu tercium dan itu tentu tidak baik, apalagi kalau banyaknya yang hadir tetap zia. Terkadang muncul-muncul fitnah yang tidak-tidak Maka yang lebih baik Dan kalau memang sekiranya Ada proses penundaan sampai besok Nanti pada kain kafan Di bagian pantat Itu lebih baik dikasih kapas Dikasih apa? Kapas, nanti kita akan jelaskan Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Suyono dari Kalibata City uh, Dulu saya pernah alami E, mandikan mayat, mayat Tapi tidak pakai meja Tapi seperti orang tiga ini Pengganti meja boleh tidak Baik Untuk anak-anak bukan pak Dewasa atau anak-anak Dewasa. Sebenarnya bapak ibu sekalian Rahimati Allah Untuk memudahkan kita proses pemandian Bahkan kita lihat sendiri bagaimana Alat yang digunakan uh, Di uh, Saudi sana mereka punya lajen akuh untuk memandikan, maka mereka memiliki alat bukan hanya pemandiannya saja yang di atas, tapi juga pengkafanan dalam bentuk meja seperti itu. Dan ini tentu akan lebih mudah daripada kita biasa di lantai, kan? Gitu. Dan apalagi kalau di pangku, apalagi kalau di pangku. Tentu itu akan boleh saja, akan tapi dengan syarat memandikan, mengalir air dan uh, pembasut itu harus sempurna. Kalau antum bisa penuhi itu semua, tidak masalah? Ya, di pangku. Tapi kalau menyulitkan antum, apalagi nanti auratnya mungkin akan terbuka. Maka yang lebih baik, dan kami sarankan, tetap di tempat yang khusus. Baik di tempat pemandian, atau, ya, kemudian ada tempat khusus untuk berpengkapanan, demikian. Ini mungkin yang bisa sedikit dari proses pemandian. Kita langsung berpengkapanan, nih. Satu lagi, mungkin. Barakallahu fiqh. Kalau kita dapat di mayit memiliki gigi palsu dan apalagi dari emas. Kalau mudah dan tidak melukai, tidak menyakiti mayit untuk dilepas atau melepas. Karena itu akan bermanfaat bagi ahli warisnya. Tapi kalau sekiranya tidak bisa karena melekat kuat dan kalau kita cabut juga akan menyakiti, mungkin keluar darahnya, maka biarkan sebagaimana adanya, tetap ditinggalkan di tubuh mayit. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Ya Allahu taala alam. Kita langsung masuk proses pengkafanan. Proses pengurusan jenazah yang kedua setelah pemandian yaitu mengkafankan jenazah dan hukumnya sama sebagaimana uh, pemandian hukumnya Fardu kifayah untuk laki-laki tiga helai demikian juga wanita sebagaimana kata Sya’ibani tidak ada perbedaan. Secara khusus laki-laki dan wanita sama jumlah. Adapun melebihi dari itu, sebagaimana yang kemarin kita bahas, kalau sekiranya kain kafanya tipis dan dikhawatirkan membentuk, maka pada kondisi dan keadaan seperti itu bisa ditambahkan hingga lima helai. Taib. Maka setelah meja disiapkan atau tempatnya sudah disiapkan, biasanya lapisan yang pertama di atas lantai atau di atas meja maka tikar atau yang semisal dengannya yang berfungsi hanya untuk membungkus ma'id nanti. Ya bisa dari, bahan, bisa dari bahan, bahan, bahan parasut atau bahkan dari bahan ikan, tidak apa-apa. Anyaman. Nyaman, kemudian ya, di atas anyaman tersebut kita letakkan, kita letakkan tali talinya, tali talinya, talinya, talinya untuk mengikat, mengikat apa, apa kain, kafan. kain kafan. Kemudian di atasnya baru iya, lembaran iya, pertama iya, atau layan atau pertama iya, dari, dari kain kafan. Kemudian yang kedua dan kemudian yang ketiga. Ya, yang terbaik adalah untuk memiliki kain kafan yang sudah, sudah lebar, lebar seperti ini, ini bukan yang, yang, yang ahbasit apa? Apa, apa ukurannya iya 1 meter 10. 10 atau semester setengah nggak pak dia lebih ke tidak apa jadi kalau iya minimal semester semester se setengah, lah. setengah lah dan kemudian, dan kemudian lebarnya lebar, ya, lebar, ya lebar kemudian kalau panjang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan ma'jid demikian ada yang hanya setengah ini ini akan menurunkan antum karena apa Karena nanti akan kita ambil contohnya. Ada yang tidak sampai yang lebarnya satu meter bahkan. Maka untuk itu kalau memang kita dapatkan. Maka harus dibagi menjadi dua. Iya. Maka itu untuk lapisan pertama ada dua kain di bawahnya. Yang kita tumpukan. Dan letakkan secara miring ya. Kalau kalau sekiranya kepalanya, kepalanya, kepalanya, di kepalanya di bagian sini, sini ya, ini, ya, dan, kaki, dan kaki, maka kaki, satu lembar lagi kita gunakan lagi, untuk, gunakan, untuk gunakan. pertama, untuk, untuk lapisan pertama. Oke, enam, ya. Bukan. Ini masalah, masalah lebarnya, Pak. Lebarnya, masalah lebarnya. lebarnya. Karena, karena nanti karena ketika untuk bungkus, bungkus tidak, tidak sampai, sampai ketutup. Intinya demikian, ya. Jadi ada satu lembar lagi yang di. Uh, serong, serong Yang diletakkan secara menyerong. Menyerong, menyerong Jadi, Jadi dua, dua, dua kain, kain untuk, untuk, satu, untuk satu kain kafan, kain, kafan kalau, kalau lebarnya kain, tidak mencukupi. mencukupi Demikian Maka dengan demikian telah tercukupi dan terpenuhi lebarnya Sehingga ketika kita bungkus mayit tertutup rapat semuanya Ya diserongkan Maka ini kain yang pertama Demikian juga nanti Maka butuh enam lembar kain Kalau yang ukurannya Lebarnya kurang dari satu Setengah, setengah meter Baik Kain sudah tersusun rapi, Kemudian kita masukkan campuran Kapur barus dengan Misik atau yang semisanya Atau dengan daun cendana Ya ini, Atau dengan parfumnya Ini daun cendana Serbuknya Ini ditaburi ke seluruh bagian Kain kafan Baik yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga Dan kita Percihkan juga taburan dengan misik atau dengan parfum. Mulai dari lembaran pertama, kedua dan ketiga. Sehingga harum. Baik. Selesai. Maka mayid diangkat. Kemudian diletakkan di atas kain kafan. Dan ee, tadi saya katakan. Kalau sekiranya ada penundaan dari keluarga. Karena kondisi tidak memungkinkan sampai besok, maka bisa antum letakkan kapas di bagian pantai. Untuk wanti-wanti saja, kalau yang namanya 12 jam, ya dari sore apalagi sampai pagi, tidak mustahil akan ada perubahan dan akan ada keluar. Maka dengan ini mudah-mudahan bisa mengantisipasi, sehingga tidak langsung tembus ke kain kafan, sehingga antum tidak perlu lagi membersihkan. Kalau, kalau, kalau ini ditunda ini sampai, besok, sampai besok gitu. Tapi kalau tidak, tidak alhamdulillah tidak perlu tidak menggunakan kain, kain, kain. Uh, kafas. Kapas. kapas kapas pun digunakan kalau sekiranya saya pernah dapati dibutuhkan ketika maiknya itu keluar darah baik dari hidung ataupun telinga yang tidak pernah berhenti, bahkan sampai selesai pemandian. Ya, maka selama pemandian tetap kita tutup. Tapi ketika akan menghadirkan di kain kafan, diganti dengan kapas yang baru. Dengan kapas yang kapas baru yang diganti, yang diganti, ya. Yeah, yeah, yeah. Demikian, demikian juga ketika, ketika apa namanya tebal, kita akan mengkafani kapas yang tebal dibutuhkan kalau skrinet darah itu terus keluar. keluar, keluar, keluar. Baik. Dan, kemudian, dan kemudian, ya ada bekas-bekas ya, ya, operasi juga demikian, juga ya. Ya. Ya. ya. Kalau plasternya kita, ya. ya. plaster kita buka terlebih dahulu, ganti dengan plaster yang baru. baru. Kalau, kalau dia pakai dia gips, gipsnya dibuka. Gips, kalau gips memudahkan dan kalau tidak kalau maka tidak dibiarkan, dibiarkan ya, ya tapi ya. Kalau, kalau bisa dibuka kidsnya plesternya ya, yang, yang membalut luka, luka si mayit maka mayid, itu dibuka mayid, semuanya, semuanya diganti mayid, yang baru ya, ya, ya kalaupun kalau kita dapat di kecelakaan mayid, maka dibersihkan dulu mayid, kayaknya dengan antiseptik mayid, lalu kemudian setelah itu ditutupi mayid, dengan plester dan ditutupi lagi dengan bahan yang bisa mencegahnya dari terkena air mayid, karena yang namanya luka kalau kena air kan perih maka itu ditutup ya dengan Plaster dan dengan alat yang mencegah terkena atau langsung air itu terkena luka. Demikian. Selesai maka kita angkat kain uh, jenazahnya di atas kain kafan. Silakan. Ini dia kaca jangan kau usah. Tapi sekarang jenazah sudah di atas kain kafan, sudah bersih, sudah wangi dan sudah harum, ya. Dalam masih keadaan terutup dengan handuk ataupun dengan kain, kita pindahkan. Maka, setelah itu, siap. Kita tutup bagian kanan. Tapi dahulu, ya. Kemudian bagian kiri. Sambil kita tarik perlahan handuknya. Ingat tetap tidak boleh memperlihatkan aurat. Ya, dijaga auratnya. Lalu kemudian dimasukkan dengan rapi ke bagian. Salah-salah tubuhnya bagian sebelah kanan dan kirinya Ya, Demikian juga tangan Posisi tangan yang mudah Kalau memang sudah jadi sisi kiri kanan Sudah tidak usah disedekapkan Dan tidak ada keharusan untuk sedekap Baik Nah pada saat ini biasanya Sebelum kita tutup kepala Sebagaimana yang kemarin disebutkan Boleh keluarga untuk melihat ya, Melihat keluarganya atau kerabatnya yang meninggal ya mungkin ingin melihat terakhir kalinya bahkan boleh mencium maka silakan. Ya dalam kondisi seperti ini kan sudah harum. Sudah harum tidak apa-apa. Tapi tetap kita ingatkan jangan sampai menimbulkan niat atau ratapan. Sebab sebentar kemudian selesai semua keluarga kita tutup semuanya. Dua, kemudian lembaran yang ketiga. Lembaran yang ketiga, biasa dengan kain hibaroh yang bersalur hitam. Ya. Kalau tidak ada, maka cukup dengan kain kafan. Lalu kemudian diikat ujung-ujungnya, bagian kepalanya lebih dahulu. Kalau ada kelebihan, ya, misalnya ada kelebihan, maka ditarik ke bagian atas. Ya. Kelebihannya ditarik kembali ke bagian atas lalu ada mengikat juga. Iya. Ditarik ke bagian dalam kemudian diikat kembali dengan dengan tali yang berbeda tentunya, bukan dengan tali yang pertama. Diikat semuanya. Dengan tali yang berbeda diikatkan ke bagian mukanya enggak apa-apa. Kalau dikenal seperti ini, dengan tali yang berbeda diikat. Terus secara rapi. Kalau untuk memberikan kesan rapi, tapi tidak. Selesai pengkapanan. Ada pertanyaan, silahkan. raka lak fik ingat jadinya akhi fil hazakumullah yang paling berhak untuk memandikan adalah kerabatnya atau adalah atau ada orang yang diwasiatinya apabila si mayit ketika beliau menjelang wafatnya sempat berwasiat uh, tolong yang memandikan saya fulan maka dia yang lebih berhak bukan kita maka tanya dulu ketika antum dikasih tugas kepada keluarganya apakah jenazah ya meninggalkan wasiat ada orang-orang khusus yang ingin dia untuk memandikannya Kalau dia kita serahkan ke mereka Tapi kalau mereka tidak bisa Kemudian menyerahkan kembali ke kita Baru kita mandikan Nah kemudian apakah diperbolehkan Sebagian keluarga ikut serta memandikan Boleh saja Ya akan tetapi Usahakan dia di bagian bilasan terakhir saja Artinya bilasan pertama dengan daun bidara Kemudian dengan campuran sabun atau antiseptik Itu kita urusi dulu Kemudian bilasan terakhir kita dia Tinggal bilasan terakhirnya Mungkin sebelah kiri gitu dan kita kasih tahu tata caranya. Jangan dimandikan lagi di sebelah kanannya. ya, Tetap di bagian yang belum. Baik mungkin sebelah kanannya, bagian depan atau belakang. Atau sebelah kirinya, bagian depan dan belakang. Dengan seperti itu dia. Ya, InsyaAllah mencukupilah untuk ikut serta dalam membantu perasaan mandian. Dan di satu sisi kita juga memberikan sebuah pelajaran. Demikian Allah. Allah. Kalau sudah rapi Pak. Kalau sudah diikat. Ya sebenarnya. sih jangan Pak. Karena. Apa namanya, kita akan membongkar lagi kan, kain kafanya, itu Kalau sekiranya dikasih pengertian bisa, maka Alhamdulillah tidak perlulah. Tapi kalau khawatir mungkin dia memunculkan niah atau ratapan atau mudorot, ya paling resiko di petugasnya. Artinya boleh apa tidak, boleh saja. Tapi tentu kita akan, apa namanya, memiliki dari penyegeraan, akan tertunda lagi, Ya akan tertunda lagi untuk menyegerakan pengumpulan dan pengurusan jenazah itu saja wallahualam Jumlah i apakah harus ganjil wallahu alam tapi kalau kalau antum milih untuk ganjil juga tidak apa-apa ya sesuai dengan panjangnya bisa 7 bisa 9 bisa 11 sesuai dengan panjangnya tidak apa-apa wallahualam -apa. Gimana? mana kalau memang kalau tidak ada kapas sama, sama sekali, sekali ya, bisa ya, tidak apa-apa enggak -apa. apa -apa. ada masalah insyaallah. Iya. Ya. Ya, ya. Kalau memang kalau tidak ada, dipeksi kapas saya usahakan. Diupayakan kapas saja. Kalau memang tidak, tidak ada, ada ya. Ya. Ya. ya mau gimana lagi? Ya, bisa digunakan supaya itu pun kalau dikhawatirkan tembus. Tapi kalau tidak, apalagi penyekeraannya langsung tidak usah di dengan kapas ataupun temes. Allahu akbar. Tidak. Iya, kalau dia kecelakaan banyak lukanya, antum bersihkan dulu dengan antiseptik luka-lukanya tersebut. Apalagi, apalagi kalau tidak, tidak, tidak apa namanya? Tidak tidak, tidak, tidak, tidak uh, lukanya besar tidak, begitu kan dan perawatannya tidak, kurang tidak, di rumah sakit langsung meninggal. Terkadang ada sebagian luka yang terlewatkan, maka dilihat dulu semuanya atau tanya kepada pihak keluarga ada luka tidak yang tertinggal. Kalau ada luka, mana saja? Yang sampai kita membasuh ternyata ada bagian luka yang belum sempat tertutupi Itu akan menyakitkan dia Maka kita bersihkan dulu luka-lukanya dengan antiseptik Kemudian kita plaster, kemudian kita tutup dengan satu alat, satu bahan ya Atau plastik boleh, untuk mencegah supaya tidak terkena air Supaya tidak terkena air Maka mandikan yang di luar luka Mandikan anggota-anggota tubuh yang tidak memiliki luka Itu pun kalau bisa kalau tidak, sebagaimana kemarin dijelaskan, maka cukup ditayamumkan. Artinya, yang bisa dimandikan dengan air dimandikan, yang tidak ditayamumkan dengan debu. Walaupun, oh, uh, tidak Pak. Jadi cukup kalau sekiranya sudah diplester, maka antum balut kembali dengan kapas saja. Dengan kapas saja. Dikhawatirkan mungkin ada. Percikan noda-noda darah. Noda darah gitu, gitu Dengan kapas dan saja. Kita sih usahakan ketika sudah terbungkus kain kafan. Jangan ada percikan dan noda-noda darah yang tersisa yang menempel. Karena khawatir menimbulkan fitnah. Apalagi yang tak ziyah. Bukan hanya orang-orang yang faham sunnah. Orang-orang awam. Akan muncul berita-berita yang tidak baik. Maka usahakan dalam keadaan kain kafan. Atau menutup belut dengan kapas. Tidak apa, apa walaupun banyak. Gimana? Iya, makanya kan, ya, kan makanya di plaster dulu. dulu. Ada plaster khusus, khusus atau dari dari kain kasa itu di apotek ya, untuk bisa sediakan. Itu, itu. Ya, makanya untuk, kain, untuk petugas untuk pemandian ya, itu juga ya. diperlukan kain, kain kasa atau plaster. Ya, yang antum harus siapkan sewaktu-waktu kita terima ternyata maid di rumah sakit ada luka. Ya ada luka. Bahkan kita temukan ya waktu itu ada tengkoraknya sudah sebagiannya terbuka. Alhamdulillah. Tapi itu kita pernah temukan bukan jemarinya, jemarinya pak, tapi tengkoraknya. Ada setengah tengkoraknya ya, ya, itu, itu operasi lepas, lepas ya kemudian nah, setelah dia, dimandikan dia, baru, baru, baru kita di, di, di, dikasih tahu lah begitu. Maka lalu, cukup lalu, ditayamukan lalu, saja lalu, itunya. Lalu, atau lalu, kalau tidak, lalu, ya atau ya, ya, letakkan kembali, kembali, ya, ya letakkan kembali, kemudian diikat dengan dibalikkan dengan kapas, langsung saja tidak masalah. Ah, ah, ah. Iya, benar. Iya, iya. Kalau memang kalau masih iya, ada pada saat, iya, saat itu, ya, itu ya, diletakkan iya. kembali. Tapi kalau di luar itu ya tidak mungkin, mungkin. mungkin. dikuburkan saja. Wallahu taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas dari penghafanan tinggal terakhir bagian salat dan penguburan, yaitu mungkin tidak bisa dipraktikkan, tapi dalam penguburan atau dalam salat kemarin sudah dijelaskan sama Ustaz Abu Yahya. Kami bertanya kepada Ustaz Abu Yahya, mana yang mana yang lebih utama? bersedekap atau menjulurkan di sisi kiri dan kanannya. Beliau menyampaikan tidak ada keutamaan ini dan yang itu. Ya, dan yang kedua, tidak juga ada dalil yang secara khusus, ya, dalam pembahasan kitab Ahkamul Janaiz bab pengkafanan memang Syalbani tidak menyebutkan satu dalil, ya, yang menyebutkan keharusan harus bersedekap, ya. Sehingga ataukah bisa dikiaskan dengan pun itu tidak ada? Tidak ada. Karena itu akan disesuaikan dengan kondisi si mayit, Bapak. Karena Karena kalau sekiranya mayit sudah kaku, sedangkan kalau sekiranya sekiranya ada hadis yang sahih untuk menyelengkapkan, itu akan kesulitan bagi kita dalam sisi prakteknya. Yang sudah kaku, apakah harus dipaksakan? Tentu tidak. Maka dikembalikan kepada kondisi terakhir si mayit. Kalau ketika pemandian dia masih lemas, maka yang terbaik adalah dijulurkan di sisi kiri dan kanan. Kenapa? Kita itu akan memudahkan bagi kita untuk pengkafanan, ya. Kenapa memudahkan untuk pengkafanan? Itu akan lebih, uh, kain kafan akan lebih muat, mencukupi. Terkadang kalau kita letakkan di atas perut, bersedekat, maka kain kafan yang tadinya muat jadi tidak muat. Apalagi kita tidak tahu besar dan kecilnya tubuh si mayid. Maka yang baik dan yang lebih memudahkan dalam prosesnya adalah tetap diletakkan di sisi kiri dan kanan. Atau kalau tidak sesuai dengan apa yang kita temukan di si mayid. Kalau dia bersedekat, bersedekat. Kalau dia di kiri dan kanan masih bisa diletakkan di sisi kiri dan kanan. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan dan apa yang kami praktekan selama ini. Dan terus kami konsultasikan dengan Ustaz Abu Yahya. Ini yang bisa kami hadirkan kata-kata tengah, tengah antum. Yang mudah-mudahan bisa antum praktekan secara lebih eh, terperinci dan lebih baik. Jazakumullah khair. Wa barakatuhikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.